Assalamualaikum Saudarluun berita malam edisi hari ini Selasa 24 Juli 2018 dibacakan Ardian Syah 25 paket proyek jembatan di PD belum rampung Pedagang sayur jalan Malikul Saleh ditertibkan Calon jemaah haji singkil berangkat 9 Agustus Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Serambi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 Darlun Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR PD Tantawi mengatakan saat ini tercatat 25 proyek jembatan bersumber dari dana otonomi khusus Aceh dan APBK PD 2018 masih dalam proses pekerjaan. Tantawi menyebut dari 25 paket jembatan yang dikerjakan rinciannya 10 paket proyek DOKA dan 15 proyek dari APBK 2018. Salah satu jembatan bersumber dari DOKA yang kini di pacu pekerjaannya meliputi jembatan Tiro Sakti senilai Rp7,8 miliar. Rupiah. Sementara untuk pembangunan jembatan menggunakan APB KPD 2018 tersebar di Kecamatan Gempang, Tiro, Delima, Sakti, dan Padang Tiji. Jembatan tersebut hingga kini sedang dikerjakan rekanan. Ia mengatakan pembangunan sarana penyeberangan itu dengan anggaran dialokasikan Rp190 juta hingga Rp40 juta. Rupiah. Sarana yang dibangun dengan dana tersebut adalah jembatan gantung, baik status rehab, pelebaran jembatan, penimbunan abutmen, dan bangun baru. Sedarlun puluhan pedagang sayur mayuri yang berjualan di Jalan Malikul Saleh, persisnya di Simpang Terminal Sebul Salam, selasa pagi ditetipkan oleh petugas Satpol PP dan WH. Dari informasi yang dihimpun, pemerintah sebenarnya sudah berulang kali menghimbau agar pedagang tidak berjualan di Jalan Malikus Saleh, seperti disampaikan Asisten 2 Seddaku Subus Salam Lidin. Menurutnya petugas selama hampir dua pekan ini setiap pagi mulai pukul 4.00 waktu Indonesia Barat siaga di lokasi, meminta pedagang sayur tidak berjualan di lokasi yang dilarang tersebut. Karena tidak diindahkan, penertiban harus dilakukan sebab selain merusak keindahan kota juga mengganggu arus lalu lintas. Hal lain yang juga menjadi masalah, puluhan pedagang di pasar protes sebab jualan mereka tidak laku akibat telah ada lapak serupa di luar. Pembeli enggan masuk ke pasar sebab sudah ada di pinggir jalan sehingga muncul komplain. Lidin memastikan pemerintah telah menyiapkan lokasi di pasar untuk para pedagang yang ditertibkan dan saat ini sedang pembenahan. Darlun calon jamaah Haji Aceh Singkil rencananya berangkat 9 Agustus mendatang. Selanjutnya masuk asrama haji Banda Aceh diperkirakan 11 Agustus. Sementara diterbangkan ke Tanah Suci pada 12 Agustus melalui embarkasi BTJ Aceh tergabung dalam kloter 9 dengan pemberangkatan gelombang kedua. Calon jamaah haji Kabupaten Aceh Singkil yang berangkat ke Tanah Suci tahun ini 13 orang plus 1 orang sebagai tim pemandu haji daerah atau TPHD. Hari ini CJH tersebut melaksanakan manasik haji. Kegiatan manasik digelar di Aula Kantor Kementerian Agama Aceh Singkil di Pulau Sarok Singkil. Suhardiman, Ketua Panitia Manasik Haji Kementerian Agama Aceh Singkil mengatakan, manasik haji tingkat kabupaten dilaksanakan selama dua hari. Kegiatan itu merupakan kelanjutan dari bimbingan manasik haji tingkat kecamatan. Tujuan dari kegiatan tersebut untuk membekali para jamaah haji Aceh Singkil agar jamaah lebih mandiri di Tanah Suci. Sederlun sepanjang 513,86 km ruas jalan kabupaten di Kabupaten Pidi mengalami rusak berat. Tiap tahun pemerintah setempat hanya mampu memperbaiki 55 km karena keterbatasan anggaran. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang PUPR Pidi Muhammad Nazar mengatakan kerusakan jalan masih terus bertambah. Total panjang jalan kabupaten di Pidi sepanjang 1.015 km. Kondisi jalan mulus sepanjang 349,77 km. Sedangkan sisanya 94,76 km rusak ringan, 56,61 km rusak berat. Nazar menjelaskan jalan kabupaten dimaksud adalah ruas jalan penghubung antar kecamatan. Pidi memiliki 23 kecamatan dan 730 kampung Kondisi kerusakan jalan dirasakan hampir merata di seluruh wilayah. Selain jalan kabupaten, Dinas PUPR Pidi mencatat panjang ruas jalan provinsi sepanjang 221,45 km. Namun tidak ada data ruas jalan provinsi mengalami rusak. Nazar mengaku untuk perbaikan ruas jalan rusak selama ini dibiayai APBK, APBA, dan APBN. Akan tetapi sumber dana selain memperbaiki jalan juga diplot untuk pemeliharaan jalan. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Jarlun prajurit Raider 100 PS memergoki transaksi narkoba ketika menggelar latihan di desa Sialangpaku, kecamatan Kutalimbaru, Serdang Sumatera Utara, selasa dini hari. Delapan orang berhasil diamankan beserta barang bukti sabu-sabu 1 kilogram dan berbagai barang yang berkaitan dengan perjudian. Kepala Penerangan Kodam 1 Bukit Barisan Kolonel Edi Hartono menjelaskan operasi penangkapan ini dilakukan di dua lokasi terpisah. Kedelapan tersangka yaitu Sudaryanto, Rasin, Rusdi Fernando Sibayang, Supendi Usaha Tarigan, Suryadi, Irwan, dan Fajar Renaldi ditangkap saat berada di sebuah kafe di Kutalimbaru Selasa pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Edi menjelaskan penangkapan ini berawal dari latihan pemeliharaan materi raid oleh prajurit raider. Ketika melakukan patroli pengamanan dan pembersihan akhir daerah, para prajurit menemukan sekelompok pemuda mencurigakan di tepi sungai. Belakangan para pemuda itu berlarian menjauhi para prajurit dengan cara menceburkan diri ke sungai. Saat dilakukan penyisiran, petugas menemukan sebuah kafe. Beberapa pengunjung yang diyakini sebagai pria yang kabur langsung diamankan. Sementara sabu-sabu 1 kg ditemukan di tepi sungai yang terletak di belakang kafe tersebut. Petugas juga mengamankan barang bukti lain. Hasil pemeriksaan sementara para tersangka diketahui terlibat bisnis peredaran narkoba sejak 3 bulan lalu. Darlun Pasar Sayur di Kompleks Pasar Induk Curih di Desa Gelanggang Gampung, Kota Juang Biren hingga kini belum ditempati nyak, nyak pedagang sayur. Pasar yang memiliki ratusan lapak pedagang itu direncanakan direnovasi PMK Biren. Dari pantauan di Kompleks Pasar Induk Curih, pasar yang telah ditempati para pedagang terdiri dari pedagang ikan, daging, rempah-rempah, dan pedagang pisang. Sedangkan pedagang sayur mayur enggan menempatinya. Mereka lebih memilih berjualan di luar pasar dikarenakan pasar sayur berdinding beton. Pedagang menilai kondisi di dalam pasar sayur sangat panas. lapak pedagang sayur juga terlalu kecil dan tidak bisa terlihat oleh pembeli. Beberapa pedagang sayur meminta kepada PMK Biren agar dinding beton pasar perlu ditata kembali seperti pasar pedagang pisang yang terbuka sehingga para pedagang dan pembeli sayur tidak kepanasan. Sementara itu Wakil Bupati Biren Muzakar Aghani mengatakan dirinya berterima kasih kepada para pedagang yang sudah mematuhi di dari Pasar Pagi Biren ke Pasar Inducure. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permais, berita malam edisi Selasa 24 Juli 2018. Berita pagi Serambi FM bisa anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Zdravljenja malam ni, da bi se vprašal na www.sram.bfn.com. Zdravljenja malam ni, da bi se vprašal na www.sram.bfn.com.